Mitra bisnis, menurut banyak kalangan musibah jebolnya Situ Gintung yang memakan lebih dari 100 korban tewas adalah akibat kelalaian pemerintah. Mengingat usia dari tanggul tersebut yang sudah lebih dari 60 tahun seharusnya mendapat perawatan yang baik, namun kenyataannya kurang terawat. Kejadian ini dikatakan sebagai peringatan bagi pemerintah. Harus benar-benar memperhatikan semua infrastruktur yang ada. Saat ini sudah terhubung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Setelah baca dari laporan-laporan media dan melihat situasi yang ada itu, ya tidak terlalu jauh dari kebenaran bahwa persoalan paling utama yang menyebabkan terjadi hal-hal seperti itu adalah keteledoran pemerintah dan pengabaian terhadap kewajiban untuk memelihara sarana-sarana dan prasarana publik seperti situ dan lain sebagainya itu. Yang seperti dilaporkan BPPT kan ada beberapa situ yang mempunyai kemungkinan seperti itu juga. Saya kira itu yang harus diperhatikan, tidak perlu saling menuding mana yang benar, mana yang salah. Yang salah adalah bahwa ada sarana publik seperti itu yang tidak diperhatikan sejak awal. Bagaimanapun usia dari situ-situ itu kan sudah sangat lama yang memakbukan satu pengelolaan yang baik. Pak Yusuf Kala mengatakan kejadian ini adalah musibah bencana alam, Pak. Oh ya jelas bahwa oh, itu musibah. Tapi musibah itu kan ada yang juga disebabkan oleh keteledoran manusia kan. Jadi saya kira Situ Gineng itu bagian dari keteledoran manusia. Karena manusia yang ada di situ kan sudah mempermasalahkan. Artinya melaporkan ada masalah-masalah. Tetapi pemerintahnya mengabaikan. Kalau soal musibah jelas musibah. Oh ada kecelakaan besar kayak gitu. Tapi siapa yang harus disalahkan? Menurut saya ini kalau musibah yang terjadi di Situ Gineng itu tidak karena alam saja. Tetapi juga keteledoran manusia ya. Sebab nanti kalau semuanya begitu, nanti kalau ada apa saja itu musibah terus aja. Ya kalau ditarik seperti teologi apapun yang terjadi itu sudah ada di tangan Tuhan kan, tapi manusia kan harus ikhtiar supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi kalau Yusuf kala ngomong kayak gitu itu artinya melepaskan tanggung jawab dan menyalahkan Tuhan benar saja. Bagaimana ke depan Pak Hikam? Ya sejauh corporate culture atau budaya pengelolaan yang dimiliki oleh bangsa kita itu seperti itu, ya terang aja. Saya pernah mengatakan bahwa pengelolaan bencana di Republik Indonesia ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita ini bangsa modern. Misalnya ada gempa, ada banjir, ada ya, seperti kemarin itu penyelesaiannya kan karitatif selalu diukur berapa banyak kita berikan untuk santunan-santunan. Nah padahal kalau negara modern, masyarakat modern, menyelesaikan bencana kayak gitu itu harus juga dengan menggunakan planning yang baik, teknologi yang baik. Jadi kalau cuma setiap ada musibah itu kemudian ditangani secara karitatif, hanya ukurannya berapa dus dusmi atau berapa kilo beras, dan air aqua yang diberikan ya selama itu juga mitigation of disaster itu tidak akan terjadi dengan baik. Harus misalnya dipersiapkan juga memperbaiki infrastruktur, planning, ya, pengelolaan lingkungan dan lain-lain itu baru yang disebut pengelolaan bencana untuk masyarakat modern. Demikian ASI KAM. Saya Dewi Sintawati.